keluarga adalah harapan keluarga adalah masa depan bersama keluarga raih kebahagiaan smart family bersama Rimalia Karim chtn nlp motivator keluarga Salimah Banjarmasin penulis buku parenting guide smart listeners Stres karena kematian pasangan hidup ternyata memiliki skor paling tinggi. Sebuah studi yang dilakukan lembaga Independent AIDS yang melibatkan lebih dari 2.000 wanita yang berduka atas kematian pasangannya mendapati hasil bahwa wanita hampir dua kali lebih mungkin untuk merasa kesepian, sedih, bahkan depresi setelah berkabung ketimbang pria terlebih wanita yang telah berusia lebih dari 50 tahun. Sementara 30 dari wanita mengatakan bahwa kesepian adalah hal yang paling sering mereka rasakan dan sulit diatasi setelah kehilangan orang yang mereka cintai. Hanya 17 persen pria yang mengutarakan hal tersebut. Pada survei lain menunjukkan bahwa wanita lebih mungkin untuk merasa lebih baik Ketika berbicara dengan teman-teman Tentang perasaan mereka selama proses berduka Sekitar 53 persen responden setuju Bahwa mengobrol dengan orang-orang terdekat Dapat membantu mereka mengatasi rasa sedih Kesepian dan depresi Tetapi hanya 35 persen Pria melakukan hal tersebut Wanita yang memiliki kecenderungan lebih terbuka Dan suka berbicara Maka akan lebih mungkin untuk mencari dukungan praktis dan emosional Dari orang lain Meski 1 dari 4 wanita melaporkan tidak melakukan hal tersebut Dari survei ini memperlihatkan hasil secara keseluruhan Bahwa wanita merasa kesepian selama 8 bulan setelah kehilangan pasangan mereka Tetapi 1 dari 5 orang masih merasa kesepian hingga 3 tahun kemudian ketika diminta untuk mengidentifikasi saran terbaik untuk mengatasi rasa kesepian sedih bahkan depresi usaha kehilangan pasangan responden merekomendasikan pilihan berupa pertama tetap berhubungan dengan teman dan keluarga kedua berbagi perasaan dengan orang-orang yang Anda percayai ketiga Menyadari bahwa tidak ada waktu atau cara yang pasti kapan rasa berduka akan hilang dan semua harus dijalani. Keempat, menemukan cara yang lebih membahagiakan untuk mengingat orang yang telah meninggal. Kelima, kesepian akan memakan waktu, tetapi akan lebih baik seiring dengan berjalannya waktu. Smart Listeners Bagi Anda yang masih merasa sedih karena kehilangan pasangan hidup Maka rekomendasi responden tersebut ada baiknya untuk dijalankan Selain itu, yakinlah bahwa semua ujian tersebut adalah yang terbaik bagi hidup kita Ujian adalah pertanda cinta Allah kepada kita Sehingga Nabi Wasallam bersabda Sesungguhnya bila Allah Ta'ala mencintai sekelompok kaum Maka Allah menguji mereka Maka yakinlah Akan selalu ada jalan keluar Dari segala permasalahan Termasuk dalam menghadapi stres Karena kehilangan pasangan hidup Jika ujian ini Masih terasa sangat berat bagi Anda Maka lihatlah Lebih luas dan lebih jauh Kepada orang-orang yang mendapatkan Ujian sangat berat Dalam ukuran manusia Anda dengan mudah mendapatkan contohnya Bagaimana suatu keluarga kehilangan banyak orang yang dicintai Saat terjadi bencana alam ataupun peperangan Jika hal tersebut masih belum cukup berat dalam pandangan Anda Maka sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para utusan Allah Maka seberat apapun ujian hidup kita masih dalam kategori normal Maka simak Hukum pasti yang telah Allah tetapkan Yang akan membuat kita mampu move on lebih cepat Dari segala jenis kesedihan bahkan kekecewaan hidup Delapan perkara yang senantiasa berjalan dalam kehidupan manusia Yang manusia tidak mampu mengelaknya Pertemuan, bergandeng dengan perpisahan Kesulitan, bergandeng dengan kemudahan Kesedihan, bergandengan dengan kegembiraan dan sakit bergandengan dengan sehat. Smart listeners. Sehebat apapun potensi kita sebagai manusia. Ternyata kita hanyalah makhluk yang lemah. Maka mari bersabar dan mencari pahala atas ujian kematian orang-orang yang kita cintai adalah langkah yang paling tepat. Sebagaimana yang dilakukan oleh ...Umu Salama, radhiyallahu anhaat Sang suami tercinta meninggal dunia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya doa yang indah untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya serta mengusir kesedihan. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah pahala dari musibahku dan berilah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Demikian Smart Family, persembahan Smart FM Banjarmasin bersama Rimalia Karim, CHT NNLp, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide.